Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid dini. allahu ta'ala fi kitabihi al-karim. Ya ayyuhal ladhina amanuttakullaha haqqa tukatih. Wa la tamutunna illa wa antumuslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهداه هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله Sore selepas sholat asar kali ini, ada beberapa saat moga-moga bermanfaat untuk kita semua, terkhusus santri-santri ma'had riyadhul -santri jannati di Bojong, Jelengsi. Hafizhukumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini ada tiga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita baca. Tolong ditulis juga, walaupun hanya terjemahannya. Ketiga hadis yang akan kita baca. Adalah sabda-sabda Nabi Muhammad SAW yang menerangkan pahala dan keutamaan yang diraih oleh para penuntut ilmu agama. Yang ringkasnya kita sebut talibul ilmi. Talibul Ilmi. Taulibul ilmi adalah derajat yang tinggi, kedudukan yang mulia, sangat terhormat. Oleh sebab itu, tidak semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mau bertolabul ilmi. Talibul ilmi adalah orang-orang pilihan. Kenapa? Karena tidak semua yang pernah dan sempat menuntut ilmu bisa bertahan. Maka talibul ilmi adalah pilihan. Sehingga jumlahnya sangat sedikit nanti kalau disaring lagi diperas kembali yang benar-benar bertolabul ilmi sangat sedikit sekali dan merekalah orang-orang yang beruntung kenapa dimudahkan jalannya menuju surga Baik, para santri yang berbahagia. Hadis yang pertama. Hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Man kharaja fi talabil ilmi, fahuwa fi sabirillahi hatta yarujia". Pendek, singkat. Man kharaja fi talabil ilmi faq huwa fi sabilillah hatta yarji'a artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan barang siapa berangkat thalabul ilmi Baran siapa? Berangkat tolabul ilmi. Maka dirinya sedang berjuang di jalan Allah. Maka dirinya sedang berjuang di jalan Allah. Hatta Yarjiat sampai pulang, sampai ulang. Sampai Ada yang siap membaca barisan paling depan ini diulangi, berdiri. Ada yang siap membaca berdiri yang paling depan baris, berani? Berdiri. Nama. Ibrahim. Bin. Duh. Abinya kok. Bin Odang. Yoga. Ibrahim bin Yoga. Silahkan. Ya Ibrahim bin Yoga. Barang siapa berangkat tolabul ilmi. Maka dirinya sedang berjuang di jalan Allah. Sampai pulang hadir sahabat siapa? Anas bin Malik. Yang meriwayatkan. Tir. Tir midi. Dihasankan oleh. Asyikh. Al. Al-al. Al-Alba, -al. Al Al-Albani. Bagus, sejamahat. Ini, ini ya Ibrahim. Ada bolpen, ada pensil, ada los leaf, ada isi pensil. Bila plastik ini juga boleh. Sila yang mana? Oh silakan, diambil. Itu hakmu. Baik itu sebelah kanan, sebelah kiri yang mau bicara yang berdiri dua nanti ya berdiri satu-satu tiga nanti nama dululah Eh San Bin Bin Abu Abu Naswa Iya dibaca Hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Al-Imam Ibnu Dihasankan oleh Syekh Al-Albani, artinya ya barang siapa berangkat tolabul ilmi, maka dia sedang berjuang di jalan Allah sampai, sampai pulang. Sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, sama atau beda? Sama. Sama-sama berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan, ambil hadiahnya. Jangan gelasnya ya. Serius? Oh iya. Bayang. Lanjut, mas. Nama? Hasan? Bin? Bin siapa? Abu Faris. Oh iya. Kok melihat ke sana? Anda kakaknya. Hasan bin Abi Faris. Silakan Hasan bin Abi Faris. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa berangkat tholabul ilmi maka dirinya sedang berjuang di jalan Allah sampai pulang. Pengen pulang enggak hari ini? Sore ini pengen pulang enggak? Enggak pulang. Mau oh, pulang. Sampai pulang nanti Hasan sedang berjuang di Sabirim. Silakan ambil pilih. Jangan bingung wahai pejuang. Terus. Oh, pada senang ini ya? Baik, barakallahu fiikum. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jelas. Jelas. Ketika banyak orang teriak-teriak ayo berjuang untuk Islam. Mana perjuanganmu? Ayo. Teriak-teriak seperti itu. Nah, jawabannya seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa selama ini kalian sudah berjuang. Para penuntut ilmu, talibul ilmi sampai hari ini masih bertahan untuk berju berjuang. Berjuang apa? Fi sabillah. Berjuangnya itu di jalan Allah subhanahu wa taala. Sehingga jangan dibayangkan berjuang itu hanya dengan berperang. Bawa. Pedang atau parang. Jangan dibayangkan berjuang itu. Kalau membawa senapan. Atau bom tangan. Jangan dipikir berjuang visabilillah itu. Kalau dengan membunuh. Musuh. Atau menyerang. Daerah lawan. Berjuang visabilillah. Banyak macam dan bentuknya. Yang terbaik dan yang paling tinggi justru tolabul ilmi. Berjuang dengan cara tolabul ilmi. Menuntut ilmu. Kenapa? Karena tidak akan bisa seseorang itu berjuang dengan cara berperang. Dengan mengangkat senjata kalau dia tidak punya ilmu. Dia tidak mengerti apa arti keikhlasan. Dia tidak faham bagaimana kesabaran dan kejujuran. Dia tidak akan faham tata cara yang berperang, tata cara berperang yang benar, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia tidak faham seperti itu. Maka, para pejuang Fisabirillah, Tentunya akan kembali kepada para ulama yang menerangkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang adab-adab berperan. Sehingga yang kalian lakukan selama ini, berangkat pagi pulang petang, itu yang harian. Ada yang berangkat di awal bulan pulang di akhir bulan untuk yang asrama. Bahkan karena rumahnya yang jauh letaknya dia pulang beberapa bulan satu kali bahkan ada yang setahun baru bisa sekali pulang bahkan ada yang sampai bertahun-tahun tidak bisa pulang selama dia niatnya thalabul ilmi maka dialah sesungguhnya sang pejuang sampai kapan dia dikatakan berjuang sampai kapan sampai kapan hatta yarji'a ah. sampai dia pu Apalagi kalau sampai ma mati Tentunya dia adalah perjuangan. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersabda Man kharaja fi talabil ilmi Fahuwa fi sabirillahi Hatta yarji'a." Ah. Hadis yang kedua Hadis yang kedua Lumayan panjang ini Dua kali lipat dari yang tadi Tapi tidak mengapa karena kita tidak pernah takut untuk belajar, mau pendek mau panjang, mau sedikit mau banyak, kita berjuang. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan untuk kita sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al Baihaki sahabatnya Abu Hurairah yang meriwayatkan Al Baihaqi dan Ibnu Majah Saya ulang sahabatnya Abu Hurairah yang meriwayatkan Al Baihaqi dan Ibnu Majah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man jaa'a masjidihada lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil li ghairi dhalika fa huwa bi manzilatir rajuli yanzuru ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Manja'a masjidihadha. Manja'a masjidihadha. Siapa saja yang mendatangi masjidku ini? Siapa saja yang mendatangi masjidku ini? Diterangkan para ulama yang dimaksud masjid tidak khusus untuk masjid Nabawi saja, tetapi hadis ini berlaku untuk semua masjid. Yang penting keterangan selanjutnya dia laksanakan. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjea masjid Haze. Siapa saja yang mendatangi masjidku ini. Lam yak Tidak ada tujuannya untuk datang. Lanjut. Tidak ada tujuannya untuk datang. Barang siapa mendatangi masjidku ini. Koma bisa dikasih. Koma. Tidak ada tujuannya datang. إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ Kecuali untuk mempelajari kebaikan. Kecuali untuk mempelajari kebaikan. Kecuali untuk mempelajari kebaikan. Ada ketinggalan? Lengkap? illa li khairin yataallamuhu kecuali untuk mempelajari kebaikan au yuallimuhu atau mengajarkannya atau mengajarkannya fa huwa bi manzilatil mujahidin fi sabilillah maka kedudukannya Maka kedudukannya, fahuabiman zilatil mujahidin, sabillah. Maka kedudukannya seperti kaum mujahidin di jalan Allah. Kecuali kedudukannya seperti kaum mujahidin di sabillah. Sedikit lagi biar kita lengkapi. Wa man ja'a li ghairi dzalika Adapun yang datang dengan tujuan lain Adapun yang datang dengan tujuan lain Saya ulangi. Adapun yang datang dengan tujuan lain Fa huwa bi rajuli seperti orang, seperti orang yang zuru ilmata ilgairihi, seperti orang yang melihat-lihat barang milik, yang melihat-lihat barang milik orang lain. Seperti orang yang melihat-lihat barang milik orang lain. Maksudnya apa ini? Maksudnya satu. Jangan lupakan masjid. Ingat terus bahwa tempat yang paling baik adalah masjid. Jangan merasa bosan kalau sudah di dalam masjid. Jangan bilang kepanasan. Akhirnya ingin cepat-cepat pu. -cepat, Jangan sampai sudah masuk dalam masjid terus maunya cepat-cepat kelu. Jangan. Kalau sudah masuk di masjid, nikmati masjid itu. Itu satu. Yang kedua, luruskan niatmu. Apa niat dan tujuanmu ke masjid? Jangan salah niat. Niatnya harus betul. Niatnya harus benar. Niat yang benar ke masjid itu apa? Di dalam hadis ini disebutkan ada dua. Yang pertama untuk belajar. Yang kedua untuk mengajar. Belajar dan mengajar. Belajar apa? Kebaikan. Mengajarkan apa? Mengajarkan kebaikan. Kalau berangkat ke masjid untuk belajar main karambol masuk nggak di sini? Tahu karambol? Tahu? Wih. Kalau orang ke masjid untuk belajar main kartu masuk nggak? Kalau berangkat ke masjid karena di situ ada anak-anak muda yang baru main game, terus pengen gabung ke sana untuk main game masuk nggak? Jelas nggak masuk. Jawabannya tegas, nggak masuk itu. Masjid kok dipakai untuk main-main? Masjid kok dipakai untuk kartu, karambol, atau game online? Itu sudah salah nih? Nggak betul. Itu bahaya loh. Bahaya itu. Itu namanya menyalahgunakan tempat. Masjid yang seharusnya untuk ibadah kepada Allah supaya dekat. Eh, ini malah melakukan hal-hal yang membuat Allah murka yang justru membuatnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Berangkat ke masjid itu tujuannya apa? Belajar atau mengajar. Nah, betul, atau mengaji juga betul. Belajar atau mengajar. Yang Nabi Muhammad mengatakan, "Yata'allamuhu illa li khairin yata'allamuhu au yu'allimuhu." Dia berangkat ke masjid tujuannya untuk belajar kebaikan atau mengajarkan mengajarkan, mengajarkan kebaikan. Nah, kalau itu tujuanmu, bila benar niatmu, فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَهِدِينَ فِي سَبِدِي اللَّهِ Maka status dan kedudukannya sama dengan orang yang berjihad, فِي سَبِدِي Jadi kalau ada yang tanya, uh kamu itu cuma belajar terus, kamu itu cuma di mesjid aja, kapan jihadnya? Bilang, kami tiap hari jihad. Lu mana senjatamu? Senjata kami ilmu. Mana musuhmu? Musuh kami adalah hawa nafsu. Jadi di masjid itu orang belajar talabul ilmi. Itu sesungguhnya dia sedang berperang. Yang dilawan siapa hawa? Nafsunya. Dari rumah loh itu hawa nafsu sudah datang. Masih lama. Entar lagi. Paling ustaznya juga terlambat di sana suruh nyapu-nyapu bersih-bersih. Udah, main dulu aja. Itu hawa nafsu itu. Menggodamu. Menghalangimu. Supaya tidak mau mencari ilmu. Wah, itu bantu orang tuamu. Alasannya. Mandi dulu. Sarapannya belum mateng. Santai ajalah. Aku udah hafal. Tenang. Saya sudah belajar. Nah, ini yang harusnya masuk jam jam berapa di sini? Jam 8 sampai di sini jam setengah sembilan. Ada nggak yang datang yang terlambat di sini? Ada yang kemarin pagi terlambat, angkat tangan. Kemarin pagi, kemarin pagi terlambat. Oh tertip semua ya? Ah terlambat. Oh. Mana lagi yang terlambat? Angkat tangan. Baru kemarin atau tiap hari? Eh? Baru kemarin lah ya. ya gak boleh itu terlambat. Oh itu awan nafsu. Itu awan nafsu itu. Menggoda kamu itu. Udah berangkat jam setengah 8. Rajin gak kalau berangkat setengah 8? Rajin gak? Ada yang berangkat setengah 8 sampai disini setengah 9. Ternyata berhenti di tengah jalan. Ada gak? Nah, ada. Ada. Berangkatnya udah bagus tuh setengah Sengalapan dari rumah uh, Umiknya seneng, abinya doain Hati-hati wah Udah mandi bersih Rapi, sampai di pondok Mana nih anak nih, kaget datang-datang Weh Ternyata lihat anak-anak kampung lagi main layangan Atau malah ikut gabung Main Klereng Gundu Atau malah macam lah halangan di jalan itu hawa nafsu itu. Harus dilawan, itu pejuang itu jihad fisabilillah. Melawan hawa nafsu. Ada lagi yang datang sengaja terlambat karena takut ditanya. Datang terlambat karena belum mengerjakan PR, ada? Ada? Oh, ada. Jangan ada lagi lah ya. Nanti supaya enggak piket, supaya enggak disuruh bersih-bersih sengaja datang yang terlambat, itu hawa nafsu yang harus dilawan dengan ilmu nanti sampai di kelas ngantuk tidur, hawa nafsu sampai di kelas dengerin guru tapi gak mencatat apa yang dikatakan guru hawa nafsu ya. saatnya storan pura-pura ke kamar mandi, ke belakang hawa nafsu ya. baru mau nulis, ribut sama teman apa kamu, apa kamu, kamu, aku hawa nafsu Disuruh ustaznya untuk nulis, aduh banyak banget. Disuruh hafalan, ah sedang semangat. Itu semua hawa nafsu itu, harus dilawan. Lawannya dengan apa? Ilmu. Kalau enggak punya ilmu ya enggak punya senjata. Lawan musuhnya ya kalah. Enggak punya senjata. Senjata enggak punya. Tameng enggak ada. Tahu tameng? Tahu. Apa? Pelindung, betul. Perisai tameng. Senjata gak punya, tameng gak ada. Kalah deh. Akhirnya, berangkatnya untuk berjuang, pulangnya membawa kekalahan. Ha, rugi. Jadi satu, cintailah masjid. Jadikan masjid sebagai tempat tujuanmu. Dua, tujuan ke masjid harus benar. Yaitu, untuk belajar atau menga... Ya. Yang ketiga, kalau itu yang dilakukan, maka kedudukannya seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Ada tuh sekarang teriak jihad, jihad, jihad, jihad, jihad. Tapi tata cara sholat kagak tahu. Ya. Jihad, jihad, jihad, jihad, jihad, tapi ternyata bawa jimat. Tahu jimat enggak? Ya? Apa jimat itu? Sihir, ya. Sirik, pakai gelang, pakai kalung, pakai ikat pinggang, katanya kabal. Kabal itu apa? Kebal. Ditusuk pakai miso, ditusuk disabet pakai pedang, gak apa-apa. Kebal. Semacam-macam lah. Katanya jihad, tapi berangkat jihad bawa jimat. Supaya gak kena peluru katanya. Supaya gak mati. Orang berjihad itu pengennya mati. Ini malah gak pengen mati. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Nah kalian berangkat tiap hari itu sesungguhnya sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sebelah sana yang mau membaca hadis yang kedua tadi? Karena itu satu. Tadi sudah. Dua, tiga, empat. Ya dari siapa itu? Mas Ucup? Eh Ucup? Berdirilah. Si, si, si, si. Namanya dulu. Yusuf bin bin Abu Yusuf. Dibaca Yusuf. Siapa saja yang mendatangi masjidku ini? Tidak ada tujuan lain kecuali untuk Belajar kebaikan atau mengajarkannya Masya Allah Maka kedudukannya seperti kaum mujahidin Fizabillah Kalau tujuannya bukan itu Seperti orang sedang melihat-lihat Barang milik orang Bukan punya dia tapi cuma dilihat li. Nah gitu Rugi Silakan Yusuf kesini Ambil hadiahnya ada dos grip, ada los leaf, ada isi pensil, ada bolpen, ada pensil. Yang jelas jangan. Silahkan. Eh, uh, begitu. Serius. Terus berdiri. Iya. Nama. Haris bin Abi Haris. Bina Bariz Zainal. Ya, silakan Pak Zainal. Lihat Abinya nih, nyari abinya ada enggak ya? Ada enggak? Abi, abinya ada enggak? Mana? Turun maju sekaligus enggak? Airis. Ada itu sudah senyum. Ya. Kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya. Bukan untuk tujuan yang lain ya. Masjid didatangin untuk bicara tentang bisnis dan usaha. Nawarin investasi-investasi dunia. Datang ke masjid untuk cari dan mendulang suara. So, besok kepilih. Ada gak yang seperti itu? Gak benar itu. Lanjut, Haris. Kamu udah punya ilmu itu ya. Kedudukannya seperti kaum mujahidin. Terus. Fisabidillah. Di jalan Allah. Kalau tujuannya bukan itu, itu seperti orang datang ke masjid terus dia cuma ngeliat-liat barang milik orang. Karena bukan milik dia. Silahkan, Haris. Pilih yang mana hadiahnya. Oh. Ya. Terus tadi yang dua angkat tangan tadi ini mas satu dua lo ini udah maju belum tadi lo dulang mas berdiri harus berani berdiri nama sopuan Hamzah bin bin siapa untung siapa unung Ulang Ulung Sujar Sujar sujar Moko. Bagus sekali namanya ini. Ya, ya, ya. Silakan Sofwan. Kalian belum tahu nama abinya kan? Sebentar tahu nama abinya Ulung. Silakan Sofwan. Bagus, Sofwan. Jadi orang berangkat ke masjid tujuannya harus betul. Tujuannya apa? Untuk belajar atau mengapa? Ya. Tentang apa? Kebayi. Baikkan. Silahkan pilih hadiahnya. Yang mana? Love slip. Oh iya, iya. ya. Silahkan Mas. Berdiri. Oh dari situ. Ayo. Uh, tulisannya siapa? Oh, uh, kok sama tulisannya? Namamu siapa? Hasan bin bin Abdus Shakur, Ustaz Abdus Oh iya. Yeah. Silakan dibaca Hasan. Siapa saja mendatangi masjidku ini, tidak ada tujuannya datang, kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka kedudukannya seperti kaum mujahidin. Lanjut. Bagus, Hasan pilih. Isi pensil, bolpen atau pensil? Oh ya, bolpen aja. Bagus. Para kalau pik. Lanjut hadis yang terakhir. Hadis yang ketiga. Hadis Hadis Abu Umamah. Hadis Abu Umamah Riwayat Tabrani Hadis Abu Umamah Riwayat Tabrani Rawahu Tabrani Dihasankan ash Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man ghada ilal masjidi La yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allimahu. Kana lahu kaajri hajjin tam man hajatuhu. Artinya, barang siapa? Barang siapa? Tulis. Barang siapa? Man ghada. Barang siapa berangkat? Man ghada. Barang siapa berangkat? Ilal masjidi, ke masjid. Barang siapa berangkat ke masjid? Barang siapa berangkat ke masjid? La yuri itu, tidak ada tujuannya. Barang siapa berangkat ke masjid? Tidak ada tujuannya. Illa an yatha'allama khairan au yuallimahu. Kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya. Kecuali untuk belajar kebaikan. Kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya. La yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allimahu. Tidak ada tujuannya. Berangkat ke masjid itu kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajar. Tidak ada tujuan lain. Tidak ada tujuan duniawi. Kata Nabi Sallallahu SAW. Kana lahu kaajri hajin. Pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Sempurna hajinya. Kecuali. Kecuali mendapatkan pahala Atau akan mendapatkan pahala Orang berhaji Pahala orang berhaji Sempurna hajinya Berarti pahalanya banyak tidak sih? Ngaji itu Ngaji Banyak Pahala ngaji Seperti pahala orang haji Coba diulangi Pahala ngaji Seperti pahala orang haji Satu, dua, tiga Pahala ngaji seperti pahala orang haji. Ulangi. Pahala ngaji seperti pahala orang haji. Ulangi. Satu dua tiga. Pahala ngaji seperti pahala orang haji. Terakhir satu dua tiga. Pahala ngaji seperti pahala Ya, ada yang berani berdiri tapi suaranya kencang. Diulang tadi. Mana? Berdiri tadi. Ya, berdiri. Kencang suaranya ya. Ya, bagus. Pahala orang haji seperti pahala orang yang haji sempur. Kan pada pengen haji. Ya, kan? Pada pengen haji. Ternyata kalau untuk mencari pahala seperti pahala orang haji tiap hari bisa dengan cara berangkat ngaji. Nga Tapi bukan berarti kewajiban hajinya gugur loh bagi yang mampu. Bagi yang mampu tetap harus berangkat ha? haji. Cuman pahalanya orang haji itu sangat banyak. Sampai-sampai dikatakan pahalanya seperti pahala orang ha? haji. Duduk. Siapa lagi yang berani berdiri? Mana? Siapa lagi? Ya Adam. Ya, pahala orang yang ngaji ngaji itu talabul ilmi ya. Pahala orang yang ngaji talabul ilmi itu seperti pahala orang yang ha. haji. Bagus, duduk. Siapa lagi? Kurang empat. Angkat tangan. Ya, berani. Siapa yang berani? Angkat tangan. Oh, sudah tadi kan? Yang belum. Mana? Masa enggak ada. Berdiri. Ya, seperti pahala orang yang berhaji dengan sempurna. Tiga, tiga lagi, duduk. Ya, berdiri. Tadi sudah belum? Wah, ya berdiri. Pahala orang yang mengaji, hajinya sempurna tak? Iya, dapat pahala seperti pahalanya orang yang haji dengan sempurna. Empat, dua lagi. Noval. Pahala ngaji sama seperti orang haji. Satu lagi, terakhir. Mana? Satu lagi. cepat. Ah, Ngaji. Pahalanya seperti orang hajinya sem. sem. Sempurna. Betul. Sini. 6-6 nya tadi. Sini masuk. Sini, sini. Sini, ya. Noval terus tadi sini sini. Bernam bernam sini sini. Noval terus ini anaknya Encang Mamat, nih. 1, 2 3 Adam. Nah, bernam. Sini sini sini sini ya. Dapat pahala. Bernam nah, kan ya? Pas. Pilih hadiahnya masing-masing silakan. Ya. Asalamualaikum. Nih. Gitu ya. Ya, jadi harus semangat enggak ngaji? Hey. Karena berangkat ngaji itu sedang berjuang, Bismillah juga pahalanya seperti pahala orang H. haji. Kita cukupkan sekian. Intinya harus semangat ngaji. Kita tutup dengan doa kafaratul majris. Subhanallahumma wa bihamdika asadu ala aika anta astalberuka wa atu wa ilai warahmatullahi wabarakatuh wa warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim mohon pengumuman untuk msts 1 dan mts 2 dimohon untuk tetap di masjid karena ada yang ingin disampaikan kali lagi untuk MSS1 dan MSS2 dimohon untuk tetap di masjid